Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran Firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, sesuatu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus pemikiran kita tentang kerajaan dan Bahit Allah. Bagaimana kisah? Kita sudah membicarakan raja di utara dibuang, raja di selatan juga dibuang. Lalu kita melihat bagaimana pembangunan bait Allah dan pemaknaan. Sekarang kita akan melihat pula bagaimana bait Allah dirusak pada waktu raja-raja dikalahkan. Kita akan kembali membuka kitab kita dari 2 Raja-Raja 25, 2 Raja-Raja 25, 8 sampai 17. 2 Raja-Raja 25, 8 sampai 17 demikian firman Tuhan.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 Namun pada akhirnya kerajaan yang dimurkai Tuhan dalam zaman Salomo sehingga disobek menjadi utara dan selatan. Utara sudah terbuang dulu dan hancur oleh Asyur, kini dan Selatan hancur oleh Babel. Yang menjadi menarik kalau kita pikirkan adalah ternyata bait Allah mengalami penjarahan yang sangat mengerikan. dihancurkan sana sini. Memang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat serius bagi kita. Mungkinkah bait Allah dijarah? Di mana Allah? Apakah dia tidak menjaganya? Bukankah Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa? Okeylah kalau orang-orang Israel salah, orang-orang Yehuda salah. Ia ya kan mereka yang salah, bukan bait Allah. Mari pikirkan baik-baik. Bait Allah yang dalam terjemahan orang Israel, dalam terminologi orang Israel di waktu lampau yang ada di kerajaan Yehuda di Yerusalem adalah bait Allah yang sangat penting, sangat sakral. Yang menjadi simbol agama. Sekali simbol, sekaligus simbol kehadiran Allah di antara umat. Tetapi sekarang bait Allah itu dicabik-cabik dan hancur. Bukankah ini sebuah kengerian sosor aku? Bukankah ini sebuah aib yang memalukan? Bukankah ini sesuatu yang menakutkan? Mengapa bisa begitu? Nah oleh karena itu kita mesti mengerti. bait Allah adalah tembok dengan segala perabotannya. Tembaga dan lain. Tetap saja dia bangunan. Bedakan Allah dan bangunan. Itu sebab waktu Daud ingin membangun. Bait Allah bukankah Allah sudah berkata bahwa Dia adalah Allah yang melintasi ruang waktu, Allah yang menyertai. Dan dia juga seperti yang diungkapkan Paulus kepada orang-orang di Athena, waktu Paulus ada di Areopagus berbicara, dia berkata kepada orang Yunani, Allah tidak memerlukan tempat untuk tinggal karena Dia adalah Allah yang besar yang melintasi ruang dan waktu, sehingga tidak ada satu ruang yang bisa menampung Dia, tidak ada satu ruang yang bisa mengurung Dia, Dia melebihi semuanya. Nah jadi sesuatu yang kekasih menjadi menarik kalau kita pikirkan bersama-sama. Betapa Tuhan mau memakai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Betapa kita memerlukan tempat beribadah yaitu rumah Tuhan kepada Tuhan untuk beribadah. Tetapi rumah Tuhan bukan Tuhan. Rumah Tuhan bukan kehadiran Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kita bisa ke rumah Tuhan dengan hati yang bermacam-macam dengan motif yang bermacam-macam. Orang bisa berjualan di rumah Tuhan dan Yesus pernah berbicara rumah Bapa-Ku telah kau lenjadikan sarang penyamun. Orang juga bisa datang ke rumah Tuhan dengan seribu satu motivasi melayani Tuhan untuk keuntungan diri. Itu bisa terjadi seperti apa yang dikatakan Paulus banyak orang memberitakan Injil dengan motif yang salah mereka mencari keuntungan untuk diri. Sudah sudah aku yang kekasih ini adalah fakta-fakta yang tidak terbantah di dalam kehidupan kita. Ini menjadi fakta-fakta yang bisa diganggu apa digugat kepada tiap orang di dalam tiap generasi supaya sungguh-sungguh menyadari betapa hidup kita sering kali terjebak pada kemunafikan yang menakutkan sehingga hidup kita menjadi noda-noda yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan supaya kita bisa berbicara dengan sungguh-sungguh di dalam konteks kebenaran. Jadi bait Allah adalah bait Allah tempat orang beribadah, tapi bait Allah bukan kehadiran Allah. Bait Allah adalah Bait Allah tempat orang beribadah Tapi Bait Allah bukan Allah itu Harus hati-hati Karena kita bisa beribadah tidak di, di, di luar Bait Allah? Ya bisa Apalagi di dalam kekinian masa Sesudah era Kristus mati di atas kayu salib Ya, Tetapi sebagai simbol memang diperlukan Dalam ritual keagamaan Namun ritual akan mati Tanpa spiritual yang hidup Yang penting adalah spiritualnya kan begitu Nah sehingga orang Israel sekarang Ketika mereka dibuang Ya orang terakhir ini kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Bayangkan Bait Allah lulu lantak ndak karu-karuan, Diancurin tembok Yerusalem Diancurin. dan dijarah besar-besaran. Seluruh peralatan-peralatan suci yang terbuat dari tembaga yang pada waktu itu pada masa itu itu barang sangat bernilai dibawa semuanya. Saudara-saudara, lah, mengerikan sekali. Itu menjadi sebuah perampokan, itu menjadi sebuah penjarahan besar-besaran. Ironis. Tidak ternilai barang yang mereka bawa. Pasti mahal sekali karena dibangun dalam kejayaan Salomo sebagai raja. Di mana perekonomian cukup kuat pada waktu itu. Tetapi sekarang kemudian menjadi penjarahan. Nah mari kita lihat. Sehingga perubuhan atau penghancuran bait Allah yang pertama adalah oleh kerajaan Babel. Dibangun oleh Salomo, lalu pertama kali dihancurkan. Bangsa itu terbuang, bait Allah dirubuhkan, tembok-tembok dihancurkan. Nah jadi pada waktu tembok Yerusalem merasa apa mengalami kerusakan paling parah. Bait Allah dijarah. Maka apa yang kita bisa belajar dari apa yang kita sudah bicarakan di depan. Yang pertama yang kita bisa belajar. Jangan pernah berpikir. Bait Allah adalah Allah yang tidak bisa dirubukan. Bait Allah adalah bait Allah. Allah adalah Allah. Allah bukan bait Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Si Munafik Ali Taurat orang Farisi selalu berada di baik Allah Tapi Allah tidak ada di dalam hati mereka Mereka melawan bahkan menyalibkan Yesus Kristus Tuhan Maka mundur ke belakang itu yang terjadi pada orang-orang Yahuda. Mereka tidak lagi taat kepada Allah yang berdaulat Mereka selalu berontak dan mencari jalannya tapi bait Allah ada di sana dan mereka selalu hadir dan beribadah. Tapi mereka hanya mau memakai bait Allah untuk melegalitas seluruh rancangan rancangan pikiran mereka sehingga apapun yang mereka putuskan seakan-akan rohani dan menjadi sah menjadi sebuah keputusan karena diputuskan di dalam bait Allah. Maka apa yang terjadi? Ingat bait Allah bukan Allah dan Allah bukan bait Allah. Itu dua hal yang berbeda. Maka seringkali terjadi penyelewengan terhadap penggunaan bait Allah karena memang kehadiran Allah distempelkan di sana, dimanipulasi di sana. Nah, ini menjadi kejahatan agama sama pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kengerian-kengerian yang terjadi ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan saudaraku. Bait Allah bukan alam, maka bait Allah bisa dirubuhkan. Bait Allah bukan alam, maka bait Allah bisa diserang. Enggak ada urusan di situ. Sehingga kita mesti memaknai itu yang pertama. Yang kedua tentu menjadi penting juga pada waktu orang Yahuda dibuang ke pembuangan, lalu bait Allah dihancurkan, khususnya tembok-tembok Yerusalem, tembok-tembok kota, tembok-tembok kebanggaan. Itu menjadi sebuah peringatan yang sangat serius bagi orang-orang Israel, baik yang utara yang sudah dihabisi oleh Asur maupun selatan oleh Babel. Betapa mereka sekarang jadi bangsa yang terpuruk, bangsa tanpa kerajaan. Bangsa tanpa ibu kota Bangsa tanpa raja Dan juga bangsa tanpa baik Allah Padahal di kolong langit ini Monoteisme satu-satunya adalah mereka Yang mengenal Allah satu-satunya adalah mereka Tetapi sekarang Seluruh kebanggaan yang menempel pada diri Sirna sudah Apakah Tuhan tidak berdaya? Apakah Tuhan tidak mampu menjaga? Sangat mampu sekali Tetapi bagaimana sekarang Simbol itu Dihancurkan oleh kuasa Tuhan sendiri lewat Babel harus pikirkan baik-baik. Jadi Allah bisa mengendalikan siapapun termasuk Babel. Dan dia membiarkan Babel untuk merubuhkan. Menghancurkan bait Allah dan kejayaannya. Supaya orang Israel itu orang-orang Yahudi itu belajar Betapa mereka ada tempat yang salah. Mereka melawan Allah yang bisa menjaga baiknya. Sekarang mereka harus secara simbolik kalah. Kerajaan mereka hilang. Raja mereka terbuang. Allah meninggalkan mereka, bait Allah dirubuhkan Hah, Jangan main-main Nah oleh karena itu sesudahku yang kekasih Bagaimana seharusnya mengutamakan Allah Lebih dari apapun dalam kehidupan menjadi sangat penting Sayang orang Israel lebih mengutamakan gedungnya ketimbang Allahnya Ritualnya ketimbang spiritualnya Sehingga mereka harus mengalami kekecewaan yang mendalam Mereka ditegur oleh Tuhan, mereka dimarahi oleh Tuhan penting bagi mereka menyadari jangan macam-macam dalam kehidupan lihat kalau Tuhan sudah marah mau apa oleh karena itulah susu raku yang gak kasih di dalam Tuhan perlu untuk kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh memaknai arti dari bait Allah bait Allah hanyalah sebuah gedung bait Allah tidak sama dengan Allah karena itu menaruh pengharapan kepada bait Allah cerita-cerita tentang bait Allah menjadi cerita mistis karena memistiskan mengkultuskan gedung bukan lagi sang pemilik bait yang sejati yaitu Allah yang hidup itu sehingga kehancuran bangsa Israel kerajaan Allah kan tidak hancur kejatuhan bangsa Israel kan bukan berarti Allah jatuh dirusak dijarahnya bait Allah bukan berarti kerajaan Allah dijarahkan itu dua hal yang berbeda sekali Allah tetap Allah, tapi dia biarkan tangan-tangan kafir itu memainkan tangannya. Dia biarkan tangan-tangan kafir itu justru menjadi tangan Allah untuk menghukum orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, orang Yahuda ini. Nah jadi yang pertama bait Allah tidak sama dengan Allah dan Allah bukan bait Allah itu penting. Dan kita melihat yang kedua, bagaimana bait Allah dirubukan menjadi simbol hilangnya harga diri Yehuda sebagai kerajaan. Kerajaan yang enggak punya raja. Ya, orang beragama yang enggak punya bait Allah. Nah itu gambarannya. Maka hal yang ketiga yang kita perlu belajar dari sini apa? Maka perubahan bait Allah itu menjadi simbol penting lagi. Bagaimana Allah meninggalkan, menghukum orang-orang Yehuda. Itu sebab dalam kisah-kisah berikutnya nubuatan tentang mereka di pembuangan adalah Baik Yeremia, baik Yesaya, banyak berbicara. Raja Shalom yang akan datang menyelamatkan mereka. Ya, penasihat agung kata Yesaya. Semua itu mengacu kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah jurus selamat yang sejati. Jadi bukan militer. Tapi dalam kekecewaan, kegalauan mereka, mereka terjebak pada pemikiran bahawa mereka kalah terhadap Babel. Mereka tidak merasa mereka sedang dihukum Tuhan. Kadang-kadang mereka kurang mampu untuk mengerti itu. Sehingga pengharapan mereka pun jadi berbalik pengharapan militaristik. Militaristik adalah kalau pun Tuhan datang. Tuhan akan membuat mereka kuat sehingga bisa kalahkan musuh-musuh dalam berperang. Itu sebab waktu Tuhan Yesus datang. Mengajarkan cinta kasih pengampunan pada musuh. Itu mengecewakan buat mereka. Karena mereka salah konsep. Kesalahan konsep akan terus menerus terjadi dalam kehidupan. Kesalahan konsep akan terus berkembang membuat orang makin hari. Makin tenggelam dalam perangkap zaman ini. Karena itulah betapa amat sangat perlunya untuk kita melakukan keindah Tuhan. Betapa amat sangat perlunya untuk kita berjalan-perjalan Tuhan. Betapa amat sangat perlunya untuk kita memahami kebenaran dalam keutuhan. Ini penting. Sehingga kita tidak terjebak sosial aku yang kekasih. Nah ironi-ironi yang terjadi seperti ini. Menjadi sebuah pergumulan yang perlu untuk kita pikirkan dengan serius. Menjadi sesuatu koreksi yang penting betapa Allah sudah marah terhadap umatnya dan meninggalkan umatnya yang bentuk simbol di mana bait Allah dijarah. Nanti zaman Yesus lebih berat lagi rata tanah dan tidak terbangun sampai sekarang. Jadi kita mesti mengerti dulu. Enggak akan ada orang bisa merubuhkan bait Allah tanpa seizin Allah. Kalau Allah izinkan kenapa? Karena dia mau menghukum Yehuda. Jadi jangan bicara melulu soal bait Allah fisik itu. Bicara tentang Allah. Yang tidak pernah rubuh, yang tidak pernah hancur, yang tidak pernah dijarah itu. Bedakan, itu dua hal yang sangat prinsip sekali. Jadi jangan terjebak kepada sekedar simbol-simbol. Lalu kita memahami makna yang salah. Lalu mengharapkan nanti Bait Allah dibangun lagi, lalu kejayaan Israel datang lagi. No, Allah tetap Allah yang sama. Tapi Israel pun tetap Israel yang sama. Yang tidak selalu mau percaya lagi kepada Allah yang hidup di dalam yesus Kristus Tuhan itu. Nah jadi Yesus yang kasih. Bait Allah dirusak oleh Babel. Siapa yang rusak ini? Nah, Yang keempat ini penting. Sesudah tadi dihukum. Nah, Tuhan menghukum Israel dengan tangan Babel kafir. Apa yang perlu kita belajar di sini? Betapa Bait Allah ini dijara oleh orang kafir. Padahal di dalam permulaan sejarah Israel. Kemanapun Israel pergi ketika pulang apa, keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian. Belum datang, belum sampai. Mereka orang sudah pada takut. Yeriko pun ngeri. Bahkan banyak kerajaan-kerajaan Yang datang dan berdamai supaya tidak diganggu oleh Israel Dan mereka sedia untuk memberikan upeti Ketakutan-ketakutan Mewarnai tiap orang Untuk mendengar nama Israel gemetar Tapi sekarang apa yang terjadi Tidak ada yang gemetar dengan Israel Padahal Israel pada waktu itu belum punya bait Allah Karena belum dibangun Belum punya kerajaan Karena masih dalam perjalanan Mereka perang-perang dipimpin para hakim-hakim Belum ada raja Tapi hidup mereka indah Karena ketaatan masih menyelimuti hari-hari mereka. Sayang dari hari ke hari terus berjalan dalam perguliran waktu. Mereka makin sering mengandalkan diri lupa Tuhan. Sehingga sampai ketika bait Allah dibangun. Mereka hanya terjebak pada kebanggaan-kebanggaan kosong. Ironis. Maka waktu bait Allah diruntuhkan oleh kafir. Maka tahulah kita bagaimana tangan Tuhan mengizinkan semuanya. Supaya orang-orang Yahudi belajar. Tetapi pertanyaannya menjadi menarik, apakah kita di zaman ini, kita yang sekarang ini belajar? Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang selalu menomorsatukan Tuhan, lebih dari diri kita sendiri. Sehingga kita hati-hati supaya jangan sampai kita menjadi bait Allah. Yang dihukum Tuhan artinya dibiarkan untuk dirusak dijarah oleh dunia yang kejam ini. Tetapi sebaliknya juga jangan bersembunyi. Lalu kita menjadi gereja atau bait Allah. Yang menjual merpati ini dan itu berdagang di situ. Untuk keuntungan diri. Perlu dipikirkan serius. Harus kemurka Tuhan terulang kembali. Harus kecambuk Tuhan dicambukkan kembali. Harus kemurka Tuhan dinyatakan lagi. Supaya kita ini bisa kembali. Dan berjalan pada jalannya. Mengapa harus semikian? Mengapa kita tidak belajar? Untuk mensyukuri tiap karya-karya kerjakan Dan hidup di dalam takut akan dia Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Camkan dan pikirkan Jangan terjebak kepada fisik Itulah hidup kita Saudara jangan terjebak pada fisik gereja Fisik gereja sekarang pun akhirnya Menjadi satu fisik yang dikumandangkan Fisik yang dibanggakan Dan gereja adalah fisik itu Besarnya gedung Banyaknya orang Itu menjadi ukuran-ukuran Tetapi kualitas orang kita abaikan Pola hidup atau perilaku orang kita abaikan Asal sudah ke gereja Asal sudah beribadah Baiklah semuanya Padahal belum tentu Apakah Tuhan tidak juga murka pada kita Sehingga dia akan membiarkan kita diobrak abrik Digoncang-gancing dan karu karuan Tetapi jangan juga berpikirlah, Kalau saya gak diobrak abrik berarti saya mulus dong Pak Bisa jadi Tuhan biarkan kau lebih parah lagi Dibiarkan engkau dalam kebebalanmu itu Ya Sehingga itu bisa jadi parah Kalau Tuhan masih mau menghukum kita kalau Tuhan masih mau mencambuk kita itu tanda dia mengasihi kita. Kalau sampai Tuhan membiarkan kita, tidak mau mengurus kita, sepertinya hidup kita tanpa masalah everything oke, okay. siap-siaplah untuk menunggu ledakan yang menghancurkan hidupmu. Jadi, sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Mahamilah Tuhan, kenalilah Tuhan, sehingga kalau kita pergi ke rumah Tuhan, kita mengerti betul. Menyikapi rumah Tuhan pun kita jelas betul. Kita tidak boleh menjadi apa namanya membuat itu jadi sakral membuat itu menjadi semacam magis begitu sehingga membuat akhirnya gedung gereja itu lebih memberikan ketenangan daripada Tuhan sendiri oh enggak pakai yang beri saya ketenangan Tuhan lah kalau Tuhan berarti nggak ke gedung gereja pun kan Tuhan ada di mana-mana ya kenapa tidak nah karena itu memang fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini di mana tren orang bolak-balik keluar masuk gereja dengan harapan mendapatkan ketenangan itu sebetulnya sangat menyedihkan. Mestinya kita ke gereja Karena Tuhan sudah menyelamatkan menebus kita dari segala dosa-dosa kita Sehingga kita bersyukur padanya Karena itu kita ada di dalam rumahnya Kan begitu saudaraku? Jadi penjaraan yang terjadi Pada bait Allah Penjaraan pertama oleh Babel Menjadi sebuah warning yang sangat penting bagi kita Betapa kita juga perlu Kehati-hatian di dalam hidup ini Supaya kita pun tidak terjebak Dalam perangkap yang salah Akhirnya berbuat hal apa Yang Tuhan tidak mau kita lakukan dalam kehidupan kita Jangan sampai terjebak dan salah. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah saya pikir kita perlu terus-menerus mengkoreksi hidup kita di zaman kita. Tiap zaman tentu punya pergumulan yang berbeda, bukan? Tiap zaman punya nilai-nilai yang harus dihadapi. Tapi disitulah kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, sesuatu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa hidup sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan kita bisa sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan sehingga sungguh-sungguh pula di dalam dia Tuhan sungguh dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan dan kita boleh betul-betul dalam kenikmatan hidup bersama dengan dia, dibentuk oleh dia sehingga rumah Tuhan menjadi tempat persekutuan bukan karena gedungnya, tapi hati yang terikat dengan Tuhan yang hidup itu. Tak jadi penting berapa besarnya gedung gereja, tapi menjadi penting murninya gereja Bersihnya gereja Sehingga hati kita penuh dengan damai dan sukacita Tak menjadi terlalu penting Bagaimana tiap ayunan langkah kita Dalam kita mengiring dia tetapi sangat penting apakah Tiap langkah kita langkah damai sejahtera Untuk kemuliaan namanya Saya kira tiap kita perlu bertanya dan menggugat diri kita Semoga kita mendapatkan jawabannya Jadi kalau pergi ke Bait Allah Jangan jadikan ultikultus-kultus Atau mistis-mistis Karena itu sangat menakutkan Akhirnya mari kita belajar Baik ala rubuh, Tuhan biarkan. Menjadi penghukuman bagi bangsa. Sehingga penyertaan tak lagi nyata dalam tiap langkah-langkah mereka. Dan Babel dengan kekuasaannya menjadi aib nadnodah. karena mereka terbuang di sana. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran sejati. Melakukan apa yang jadi kendaknya. Terpujilah Tuhan kita yang sudah membangun baiknya. Amin. Baik suasana kekasih. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi berikut. Doakan dan hadirilah kebaktian Minggu Gereja Reformasi Indonesia Jemaat Antioquia, Minggu 19 Oktober 2008 dalam tema Yesus Kembala Yang Sejati, dengan pengkhotbah pendeta Bikman Sirait, pemimpin ibadah leci sampingan. Ibadah pertama pukul 7.30 dan ibadah kedua pukul 10. Semuanya bertempat di Twin Plaza Hotel Opistower Ruang Visual Lantai 2 Slipi Jakarta Barat Tak lupa pada pukul 10 ada tunas, remaja dan sekolah minggu Ibadah ketiga pukul 16 bertempat di Ambassador Mall Lantai 3 Restoran Black Steer dan juga ada sekolah minggu Untuk seluruh informasi bisa didapatkan Di 56963186 56963186 Atau melalui SMS Di 0856923322 Salam kasih Jemaat Antioquia Ketua Tim Gembala Pendeta Bigman Sirai Mari kita berdoa Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Semakin hari semakin kami mengerti Betapa sebetulnya hidup ini dalam kendalimu Betapa gereja adalah gedung sarana tempat kami beribadah dan bukan tujuan kami. Tapi dengan jujur kami mengaku, kami sering terjebak pada perangkap hidup. Sehingga kami berjalan menurut arah kami, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itulah kami mau belajar, supaya hidup kami menyenangkan hatimu, melakukan kehendakmu, tidak terpancing pada zaman yang salah. Tapi tetap berjalan di jalan yang menjadi kehendak Tuhan saja. Demi yesus Tuhan yang hidup. Kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang Kristen. Yang sungguh-sungguh dalam memahami apa yang menjadi kehendakmu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.